Perselisihan antara suami istri Biasa terjadi dalam suatu rumah tangga Demikian juga halnya Yang terjadi pada rumah tangga Khalifah Al-Mansyur Dari Bani Abasyah Dengan hurahatun permaisurinya Karena tak bisa terselesaikan Sang permaisuri menghendaki Agar masalah itu Diserahkan saja kepada pertimbangan Imam Abu Hanifah Ulama fikih besar kelahiran Kufah tahun 80 Hijriah. Maka atas undangan Khalifah, datanglah Abu Hanifah di istananya. Sementara Khalifah Al Mansyur mendengarkan fatwa dari Abu Hanifah dan permaisuri beliau mendengarkan dari balik tirai. Berapa orang istri yang diizinkan agama Islam pada suatu saat? Tanya Khalifah. Empat. Jawab Abu Hanifah. Maka berkatalah Khalifah kepada permaisurinya. Engkau dengar sendiri apa yang dikatakan imam? Katanya. Mendengar itu imam Abu Hanifah menyahut. Tetapi ini terikat pada suatu syarat Khalifah. Seorang pria diizinkan beristri lebih dari seorang wanita dengan syarat. Dia dapat berlaku sama adil diantara semua istrinya. Di bagian inilah imam Abu Hanifah tidak sejalan namun ulama itu tetap pada pendiriannya akhirnya pulanglah sang imam meninggalkan istana betapa kagetnya abu hanifah ketika tiba di rumahnya sudah ada seorang yang menunggunya utusan permaisuri hura hotun menyampaikan surat ucapan terima kasih dari sang permaisuri beserta sekantung uang dirham imbalan tetapi apa katanya sambil menyerahkan kembali sekantung uang itu Abu Hanifah berkata adalah menjadi kewajibanku untuk menyatakan yang hak tanpa rasa takut atau karena suatu imbalan.